Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan, apa hukum dari membuka aurat? Ya, aurat itu terbuka, lalu harus ditutup Ya, aurat itu terbuka Aurat itu sesuatu yang terbuka Yang tidak nyaman untuk disaksikan Tidak nyaman untuk dilihat Karena itu bagian tubuh kita Ada bagian-bagian tertentu yang kalau terbuka Tidak nyaman untuk dilihat atau bisa melahirkan syahwat tertentu Baik laki-laki atau perempuan Ya bukan hanya perempuan, laki-laki demikian Kalau ada aurat-aurat tertentu Atau hal-hal terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka Makanya ditutup Ya tutup aurat itu, misalnya jangan terbuka Tutup aurat itu Yang kalau kemudian dia terlihat, terbuka Maka ada dua kondisi Satu, menyebabkan tidak nyaman untuk dilihat Yang kedua, bisa melahirkan Dorongan kepada hawa nafsu Keinginan-keinginan buruk untuk muncul ya Dan itu menjadikan setan tertarik Untuk memberikan was-was ya baik di laki-laki ataupun di perempuan. Nah, nanti ada batasan-batasan ya. Apa batasan-batasan untuk laki-laki misalnya kan ada batasan-batasan tertentu. Taralah misalnya kalau kita perhatikan termasuk dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh para ulama. Kita baik yang kemudian dari batasan perut sampai dengan ke lutut itu kan itu yang ditutup itu kan yang paling standar. Ya yang paling standar artinya bagian-bagian di luar itu pun kalau kita kemudian memenuhi itu semua dengan bisa menutupnya tutup Ya, tapi ada bagian-bagian yang tidak perlu ditutup untuk membedakan dengan perempuan. Ya, misalnya aurat-aurat tertentu dari leher ke atas, ke sini, ke kepala, kan, nggak harus bagi laki-laki menutup, ya, dan tidak ada ketentuan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan di situ. Maka tidak tidak layak laki-laki menggunakan kerudung atau laki-laki pakai jilbab, itu kan bagiannya perempuan. Gitu kan? Nah, karena itu, bagian-bagian tertentu di aurat-aurat itu, satu, tadi yang saya sampaikan, kalau terbuka, orang tidak akan nyaman melihatnya ya makanya kan laki-laki juga kalau pakai celana misalnya kan coba ada laki-laki pakai celana di atas lutut misalnya kan dari paha agak naik ke atas celana celana minim itu kan atau ada orang menyebut sekarang celana monyet gitu kan padahal monyet juga nggak pakai celana itu gitu ya nah ini anda bisa bayangkan bagaimana kalau ada laki-laki jalan-jalan ke mall jalan-jalan di pasar dan sebagainya pakai celana begitu kan jadi tertawaan orang gitu kan dan tidak nyaman untuk dipandang maka tutup pakai celana di bawah lutut dan ya, itu ciri khas untuk laki-laki seperti itu ya kemudian juga tidak perlu dia menutup berlebihan apa-apa yang tidak perlu ditutup Kayak tadi kan ke kepala misalnya Coba lihat laki-laki pakai jilbab, laki-laki pakai kerudung Kan, kan jadi olok-olokan orang kan? Nah, jadi hal-hal tertentu bagi laki-laki yang menjadikan kewibawaannya terjaga nah, Itu bagiannya Nah perempuan ada bagian-bagian tertentu yang membedakan dengan laki-laki Karena bagian dari tubuh perempuan itu sebagian besarnya adalah aurat Maksud aurat itu apa? Aurat itu maksudnya ketika dia terbuka itu berpotensi dua hal tadi Ya satu ada bagian-bagian yang memang ketika terbuka tidak nyaman untuk dipandang. Ya perempuan-perempuan jalan misalnya dengan uh, dan Allahu Akbar mentalik ya pakaian-pakaian yang sangat minim. Ya hanya menutup bagian-bagian yang intinya saja misalnya kan juga enggak nyaman untuk dipandang. Ya naik angkot pakai pakaian yang demikian kan orang juga enggak nyaman. Kan? Uh, kemudian juga bagian-bagian tertentu yang memang secara umumnya bisa melahirkan syahwat. Ya, karena itu kemudian ter, dijagalah perempuan tuh untuk menjaga kehormatannya. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat jilbab misalnya ah, asaiyurafna falayudzen supaya dia itu dikenali identitasnya sebagai perempuan yang terhormat, terjaga supaya tidak banyak diganggu. Ya, maka ditutup kemudian bagian dari atasnya sampai bagian dari kebawahnya Itu justru untuk melindungi perempuan ya. Saking sayangnya Allah ya saya ingin lindungi hamba-hambaku yang perempuan, dijaga kehormatannya ya supaya dia tidak mudah untuk disentuh baik sentuhan langsung atau tidak langsung. Orang kan sentuhan langsung ya bisa dengan sentuhan-sentuhan bagian tubuh. Tidak langsung tuh dengan perasaan-perasaan tertentu yang uh, secara tidak terhormat itu bisa terjadi gitu. Makanya dengan demikian diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketentuan syariat berpakaian yang terhormat bagi seorang muslimah. Ya jadi kalau dalam persepsi manusia pakaian terhormat itu bisa beda-beda. Di -beda. ya, tempat A sudah terhormat, tempat B belum tentu terhormat. Ya itu kan budaya. Tapi dalam Islam Allah memberikan satu gambaran, satu spesifikasi ini loh yang ketentuan Allah mengatakan terhormat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha tahu bagaimana seseorang itu bisa menghormati orang lain ya dengan pakaian apa seorang perempuan dipandang terhormat oleh perempuan yang lainnya atau juga oleh laki-laki yang berinteraksi dengan dia. Nah Allah itu sampai tahu kan Maha tahu ke isi hatinya, Maha tahu kefikirannya. Jangan-jangan kita diperlakukan sebagai uh, orang yang terhormat? Anda perempuan dipandang terhormat dia senyum dan sebagainya tapi dalam hatinya kan enggak tahu rencana dia apa melihat Anda seperti apa Anda berpenampilan bagaimana karena itulah datang syariat memberikan kemudian perlindungan kepada perempuan dan menjaga status terhormatnya ini yang ditutup ini yang dijaga ini yang boleh terbuka ini ya bagian wajah depan ini ya Yang bagian telapak tangannya misalnya Atau bagian telapak tangan yang baik ke punggung Ataupun bagian bawahnya ada istilaf sedikit di sini Ya, Saat berinteraksi dengan orang lain yang bukan mahramnya Kalau berinteraksi dengan mahramnya ini batasan-batasannya Ya, Ini yang boleh dibuka misalnya bagian atasnya terbuka Atau bagian tangan dengan batasan tertentu okay? Nah ini adalah apa yang diturunkan oleh syariat Ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sekali lagi Untuk menjaga kehormatan hambanya baik laki-laki atau perempuan dan yang kedua adalah ini untuk melindungi ya, melindungi dari tindakan-tindakan yang melecehkan kan kita tadi sekali lagi tidak tahu kita pertama tidak bisa mengidentifikasi dan memastikan fikiran seseorang seperti apa dan keadaan hatinya bagaimana kan kadang-kadang sudah pakai pakaian yang menurut orang terhormat pun sudah cukup menjaga ternyata kan masih ada niat-niat yang kurang bagus karena ada celah-celah ingat niat itu kan karena ada peluang Ya, jadi jangan Anda simpulkan Ada orang-orang mengatakan oh, Tetap aja kalau kita pakai-pakaian syariah ini pun Kalau ada niat jahat tetap dilakukan Niat jahat itu terjadi karena ada peluang Jadi berpikirnya yang benar, yang sehat, yang rasional Niat jahat itu terjadi karena ada peluang Peluang itu hadir Karena ada kondisi-kondisi yang mengakomodir itu Nah itu yang ditutup dalam agama Tutup itu, jangan berikan kesempatannya Sehingga diminimalisir, itu terjadi ya. nah, Itu, itu yang, yang dimaksudkan Dalam ketentuan syariat Jadi nanti akan banyak turun ayat-ayat ya baik di surah An-Nur misalnya atau nanti di surah Al-Ahzab misalnya ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan-ketentuan baik bagi laki-laki ataupun khususnya bagi perempuan yang memang bagian-bagian dirinya itu ya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang indah dengan keadaan yang terhormat untuk tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah tertentu nah jadi jangan sampai tertukar ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi hal yang demikian Nah, kadang-kadang ditemukan misalnya perempuan-perempuan yang bahkan laki-laki pun tidak melakukan itu. Ya, laki-laki kan saya kira saya hampir tidak pernah menemukan ya. Ada laki-laki misalnya jalan-jalan di area publik ataukah di pasar-pasar, di mall dan sebagainya pakai pakaian-pakaian minim. Ya, laki-laki misalnya pakai pakaian celana di apa namanya di atas lutut, ke paha naik. Saya enggak pernah temukan tuh yang begitu laki-laki. Ya, jalan-jalan ke mall dan sebagainya enggak pernah mau. Dan tidak pernah ada gitu, yang demikian. Maka jangan sampai perempuan melakukan yang bahkan laki-laki pun tidak melakukan itu. <laughs> jangan sampai yang terjadi. Dan e, semoga pandangan kita ditutup dari yang hal-hal yang demikian.